Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahu wa mawala Nah sama-sama kita hormati Ustaz Hasbi Beliau orang Turki asli Tapi karena sudah banyak makan terasi Jadi bahasa Indonesia nya lancar dan bersama kita penerjemah buku Al-Mukarram Al-Duktur Kamali Kita merasa dimuliakan, dihormati Diagungkan Allah bisa duduk bersama orang-orang baik Mudah-mudahan kita bisa istiqomah Karena bersama dengan orang baik Ya ayuhalladzina amanu Orang beriman Ittaqullah Takutlah pada Allah Wakunu ma'as-sadiqin Selalulah bersama orang baik Tiga ini jangan pernah dipisahkan Iman, takut pada Allah Dan selalu bersama dengan orang baik Hari ini kita bersama dengan orang baik Tapi nanti kita pulang ke rumah Mereka sudah tidak lagi dengan kita Kita insya Allah akan tetap bersama dengan orang baik Khairu jalisin fizzamani kitabun Teman terbaik adalah buku Dan salah satu bukunya adalah Biografi Badi'uz Zaman Sa'id Nursi rahimahullah untuk almarhum Badiu Zaman Said Nursi al Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim al maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in binas solatil mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim wal mawdub 'alaihim walad -dalin. amin 25 menit saya akan sampaikan materi buku ini 25 menit buku 99 tanya jawab salat. setelah itu baru tanya jawab membaca buku dalam 25 menit yang jumlah halamannya seribu dua halaman dalam 25 menit bahasa Arabnya mustahil nah sebab itu ini hanya sekelumit 0,01% dari isi buku saya kesan pertama dengan Badi Uzzaman Sayyid Nursi itu justru bukan waktu baca buku beliau justru ketika saya sedang baca buku tentang Tarbiatul Awlat, mendidik anak jadi dalam buku Tarbiatul Awlat itu diceritakan ada seorang anak bisa hafal kamus al-muhid, tebalnya tiga kali Quran lalu ketika ditanya makanan kamu apa, kok bisa hafal kamus maka Said Nursi anak itu menjawab waktu menyusukan saya, ibu saya dalam keadaan berwuduh jadi waktu baca itu padahal buku yang saya baca bukan buku Said Nursi dan tidak ada kait mengait dengan biografi Said Nursi mohon maaf tapi terkait justru pendidikan anak loh ini kok unik jadi sejak itu saya cari-cari biografi beliau dan Allah mempertemukan saya dengan buku-buku beliau dan Allah memberikan jalan mudah Dipertemukan dengan Ustadz Hasbi Beberapa tahun yang lalu Bedah buku di Masjid Agung An-Nur Dan hari ini kami berteman baik Insya Allah panjang umur Sehat badan Kami akan ada napak tilas Menelusuri jejak kehidupan Sayyid Nursi Di Turki nanti Insya Allah. Bagi yang mau ikut silakan Ongkosnya belum kami tetapkan Anda saya tulis beberapa poin-poin Mudah-mudahan waktunya cukup, kalau tidak nanti kita lanjutkan di majelis yang lain Pertama, buku ini ditulis dalam waktu 14 tahun Dari 1944 sampai 1958 Jadi artinya penuh dengan ketelitian Menterjemahkannya dua tahun Dalam waktu penterjemah dalam keadaan sakit jadi bukan sembrono karena ada juga orang menulis buku ditulis pagi sore selesai nah ini jadi 14 tahun itu penuh dengan check and recheck kualitasnya informasinya datanya lalu kemudian dari murid-murid yang original yang asli pernah menuntut ilmu kepada beliau lahirlah buku 1002 halaman yang ada di tangan kita kemudian Said Nursi meminta supaya biografi beliau hanya yang terkait dengan keimanan Ini poin yang kedua Dia tidak mau ditulis yang bersifat pribadi Tak ada hubung kait dengan keimanan Jadi banyak juga sekarang orang menulis buku biografi Semua dia tulis Dia makan apa Ngantuknya Kemudian ah, Tidak ada hubungan sama sekali Tidak kira, kira kalau kita baca itu iman kita nambah atau tidak Tidak ada hubungan Tapi saya Nursi coba lihat ketelitiannya Tulislah biografi saya Kalau kamu mau tulis Tapi yang terkait dengan keimanan Makanya kalau membaca buku ini Saya ketika membaca beliau di penjara Selama 6 tahun rumah tanah tahanan 6 tahun 8 tahun Di beberapa tempat Ada yang satu rumah tahanan khusus Depan kantor polisi Dekat dengan gambarnya Rumahnya sebelah kiri rumah kayu tahanan, Kantor polisi sebelah kanan Begitu membaca buku ini terasa ringan beban kita Terasa ringan bahwa buli-buli itu gak ada apa-apanya Itu cuman upil-upilnya Said Nursi aja Jadi betul-betul bahwa beliau berkata Tulislah yang terkait dengan keimanan Di situ kita mengenal Allah Bahwa Allah itu maha kuasa Ada seorang hambanya Yang luar biasa bernama Badi Zaman Said Nursi Poin ketiga Buku beliau baca Setelah itu minta hapus Jadi yang menulis biografi ini murid beliau Lalu setelah ditulis dia tanya Mana yang udah kamu tulis Nih dia baca ulang Mana yang tidak sesuai dia suruh hapus Jadi yang mengeditnya dia sendiri Banyak sekarang orang nulis tentang dirinya Dia tulis sendiri Dia puji sendiri Dia agungkan sendiri Kalau gak sesuai pujiannya dia tambah sendiri Ini tidak Yang menulis orang lain Dari kacamata pandang orang lain Ada yang terkait dengan bersifat pribadi Tidak ada hubungan dengan keimanan suruh hapus Dan kalau dia lihat ini tidak sesuai dia suhu buang ini buang ini ambil editornya beliau sendiri kemudian poin keempat buku ini ditulis hanya murid-murid setia saja karena banyak level-level murid sahabat nabi pun dalam kitab biografi sahabat nabi seperti seperti usudul ghabah atau al itu ada level-levelnya ada Al-Asrah Al-Mubassharu Nabil Jannah Sepuluh yang dijamin masuk surga Ada sahabat yang ikut perang badar Tiga ratus tiga belas lebih kurang Ada sahabat yang awal-awal hijrah Ada sahabat level terakhir Yang masuk Islam setelah Tahun ke delapan Sembilan sepuluh Itu yang paling terakhir Karena sudah tak ada alternatif lain Akhirnya ujung-ujungnya masuk Islam Nah yang menulis biografi ini Murid-murid pilihan saya inus Poin kelima yang dihadapi Said Nursi itu bukan tanggung-tanggung Yang dihadapi itu Mimbar DPR Parlemen Perwakilan Rakyat Bicara di depan Parlemen Mereka dengan lantang berkata Agama adalah racun Itu yang dihadapi oleh Said Nursi Jadi jangan heran kita kalau ada beberapa Pencobaan pembunuhan dakwaan di pengadilan Karena mereka menganggap Said Nursi sebagai penyebar racun Karena dia penyebar agama Di zaman Said Nursi Komunis dari Rusia Lalu kemudian serangan sekuler liberal dari Barat Dua yang menyerang Satu sekuler liberal Yang satu lagi komunis Yang satu beragama tapi seremonial Yang satu lagi tidak beragama sama sekali Sementara Said Nursi adalah posisi negeri yang terjajah di tengah kesulitan kelemahan itu dia berhadapi dengan berhadapan dengan kekuasaan pemerintah yang lantang di depan parlemennya berkata bahwa agama adalah racun. Jadi ketika membaca ini oh sehebat hebatnya separah parahnya penolak ceramah kita kan belum ada yang teriak agama adalah racun. Mungkin dalam hatinya ada cuman kita tak tahu kan. Hanya tapi yang terang terangan gitu tidak ada tapi saya nurus menghadapi langsung. Kemudian poin keenam beliau banyak kali di penjara dalam rumah tahanan baik penjara besi penjara rumah kayu nyaris dihukum mati beberapa kali. Tapi kalau tidak kata Allah maka tidak betul pesan Nabi saw. La ini cetamaatil ummatu ala ayadur rokaib shayin berkumpul semua umat di dunia ini mau memudaratkanmu la ayadur rokaib shayin kat kata balaahu alaih. Mereka tidak akan mampu memadaratkan kecuali sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada orang mau memuat kamu sulit susah mati Mereka tidak akan mampu melakukan itu kecuali memang sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Keberanian tidak membuat orang cepat mati Ketakutan tidak dapat memperlambat ajal Jadi jangan sampai itu mesti ditanamkan dalam hati kita Keberanian tidak membuat orang cepat mati ketakutan tidak membuat orang cepat tiba ajalnya tapi tetap ada ikhtiar dan usaha jangan pulang dari sini remnya dicopot semua ngembut kenapa kamu gini? tangkap sama polisi kenapa kamu begini motornya keberanian tidak membuat cepat mati bukan itu maksudnya keyakinan yang kuat dari Badi Uzzaman Sa'id Nursi poin ke tujuh Ketika Said Nursi dipuji dengan kecerdasan otaknya, kehebatan ilmunya Apa kata beliau? Kata-kata ini sangat berkesan dalam hati saya Khasiat anggur lezat tidak dicari pada tangkainya yang kering Khasiat buah anggur yang lezat tidak dicari pada tangkainya yang kering Akulah tangkai kering itu kata Said Nursi Sedangkan anggur yang lezat itu adalah Al-Quranul Karim Orang sekarang kan tidak begitu. Kalau dipuji, akulah anggur itu. Adapun yang lain itu hanya tangkai-tangkai kering saja. Betul pesan Nabi, "Man tawadoxa lillah illa rafa'ahullah." Siapa yang tawaduk rendah hati karena Allah, Allah angkat-mengangkat derjatnya Berapa banyak orang yang populer ketika hidup, ketika mati hilang nama besarnya. Said Nursi sudah meninggal, tapi sampai hari ini masih dikenang sepanjang zaman, badi'uz zaman. Orang yang amat sangat hebat Terkagum Terpopuler Termashhur Di zaman ini Dan sampai hari ini Bukunya tidak hanya di Turki Sampai ke kita di Indonesia Di Asia Tenggara Lalu kemudian poin yang ke delapan Beliau Lahir di desa Nurs Badia'ud zaman Said Namanya Nursi Ya di ujungnya itu Nursi juga, Sama juga seperti orang kita ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani Bantani Iya Bantani, di ujung itu artinya orang Banten Nursi orang Nurs Lahir 1877 Mudah Adik-adik kalau mau mengingat tanggal lahir orang Ingat yang berdekatan Dengan mengingat tahun lahir Syed Nursi Automatically maka sudah mengingat Tahun lahir saya Syed Nursi 1877 Abdul Somad 1977 Mudah ingat 1877 Lalu kemudian wafat 1960 Allah beri pinjaman umur buat beliau selama 83 tahun Nabi Muhammad SAW 63 tahun Kata Nabi umur umatku bayi nasyidin wa sabain Antara 60-70 Sedikit sekali yang melampaui 70 Sayyid Nursi termasuk yang sedikit itu Dan orang yang sedikit disebut dengan badai' badi'uz zaman orang yang sedikit di zaman itu makanya kata Allah qalilamma tashkurun sedikit yang bersyukur wa qalilum min ibadi yasyukur sedikit hamba-Ku yang bersyukur orang yang paling baik kata Nabi man tala umruhu wa panjang umurnya baik amalnya Said Nursi masuk Adik-adik yang hari ini soleh yang baik yang sudah hijrah itu baru dapat 50% baik pan pen baik amalnya belum tentu panjang umurnya Abdul Salam masih pertengahan belum tentu panjang. Tapi beliau sudah mencapai itu. Pola umurhu panjang umurnya. Wahsuna amalhu baik amalnya. Ada orang panjang umurnya kerjanya orang kopi mabuk, orang kopi mabuk batuk mati. Tapi beliau panjang umurnya penuh dengan jihad kehidupan yang luar biasa. Sembilan. Saya pakai poin-poin, saya selalu bicara ceramah pun begitu Bedah buku, ceramah, presentasi selalu pakai poin-poin-poin Gunanya untuk mendidik karena saya dosen supaya siswa-siswa pemikirannya itu sistematis Ngomongnya gak ngalor ngidul kesana kemari pas ditanya dia pun bingung nah, Jadi kalau pertama mendidik siswa supaya sistematis Yang kedua supaya intel mudah buat laporan 9 Beliau termotivasi oleh kakaknya Jadi beliau punya seorang kakak Belajar ke para ulama Ulama di Turki itu disebut dengan mullah Dan ilmunya luar biasa Itu jadi motivasi nah, Itu juga menjadi sumber inspirasi buat kita Jadilah kakak yang menjadi sumber inspirasi bagi adik Saya yakin kakak-kakak -kak yang hadir ini Akan menjadi sumber inspirasi bagi adik-adiknya Insyaallah. Kakakmu di mana? Ikut berdah buku Said Nursi Adiknya termotivasi. Kakakmu di mana? Sakau. Nah itu adiknya ya. Allah ikut juga. Namanya Makmum Sakau. Sembilan. Beliau pernah mengalami suatu mimpi. Dalam mimpi itu melihat dunia kacau balau kiamat, hancur berkeping, hancur lebur dunia. Tapi kemudian beliau selamat karena beliau duduk bersama para wali-wali dan nabi-nabi bersama rasul-rasul dan beliau bertemu dengan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa beliau jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa dalam mimpinya jadi setiap tokoh-tokoh besar itu ada sesuatu, betul mimpi juzun min mimpi adalah satu dari bagian kenabian karena Nabi Ibrahim juga ketika dapat wahyu untuk menyembeli anaknya itu melalui mimpi ya bunaya, wahai anakku inni arafil manami anni azbahuka aku melihat dalam mimpiku tadi malam aku menyembelih lehermu fanzur mazhatara apa pendapatmu jadi mimpi salah satu dari bagian cara Allah untuk mengirimkan ilham kalau kepada nabi wahyu wahyu sudah terputus dan Said Nursi badi'u zaman mendapat melalui mimpi ini tidak bisa disetting mimpi tidak mimpi tidak bisa direquest Gak bisa sebelum tidur ya Allah Mimpilah seperti mimpinya Sayyid Nursi Gak bisa Mimpi terbagi tiga Yang pertama ilham dari malaikat Dibawa dari Allah Yang kedua was-wasatus sayatin Bisikan setan Yang ketiga proses berpikir di waktu siang Tidak kesampaian terbawa di waktu malam Itu maka lelaki dengan perempuan dipisah Supaya jangan sampai terlihat Teringat-ingat nanti malam terbawa Karena ada namanya atrasu ahlam Bunga-bunga tidur Dan beliau mendapatkan mimpi Mimpi itu menjadi suatu keyakinan dan kekuatan Menjadi sumber inspirasi Istabti qalbaq wa in aftauka Tanya hatim Walaupun seluruh manusia memberikan fatwa kepada Ada saat-saatnya kita krisis kepercayaan Tak lagi ada manusia yang bisa kita percaya Musuh keliling pinggang Kawan bersikap seperti lawan Menyikut dari samping Menyipak, menendang dari depan Menanduk dari belakang Menikam kawan seiring, menggunting dalam lipatan Lalu sebelum itu ada saatnya Yang dapat kita yakini hanya satu Allah Dan Allah mengirimkan itu melalui Mimpi, Said Nursi punya kelembihan itu Makanya sebelum tidur malam Berwuduk dulu, habis berwuduk Sholat witir Selelah lelah lelah senantuk-ngantuknya seterakaat Ketika kita bersih Koneksinya lancar, dikirimkan Allah ilham yang baik-baik yang suci-suci yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebelas beliau orangnya kuat riadah riadah kalau buka kamus huruf roh tadi Ustaz Abdul Samad mengatakan badiun zaman sayyid Nursi itu kuat riadah ketika dibuka kamus lihat riadah uh, olahraga riadah artinya latihan spiritual puasa sunatnya banyak makannya dikit Ngomongnya dikit, bicaranya tidak banyak Dapat uang gaji dia pakai untuk kebutuhan saja Sisanya dia bagi ke muridnya Dapat duit dari gaji, dapat uang dari hasil Dia untuk makan secukupnya Setelah itu dia simpankan ke muridnya Sampai suatu masa dia tanya muridnya Muridku yang kemarin aku kasih mana? Kata muridnya udah habis Berarti kamu makan duit umat Karena duit itu mestinya dicetak untuk buku Lalu bukunya dibagikan ke masyarakat Itulah cara mengembalikan uang negara kepada umat Beliau tidak mau memakan uang negara Alangkah indahnya kalau anggota dewan pejabat-pejabat seperti Sa'id Nursi Betul? Sayangnya mereka enggak ikut bedah buku ini Mudah-mudahan mereka nonton Jangan lupa subscribe, like and share Jadi rupanya kalau kita ikut sunnah Rasulullah Allah akan abadikan hidup kita sama seperti abadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sedikit makan Said Nursi ikut sedikit makan Nabi ikut sedikit mencintai dunia Said Nursi juga ikut sedikit mencintai dunia maka beliau hidupnya umurnya panjang berkah sudah meninggal dunia tapi hidupnya terus dikenang sepanjang zaman dan yang mengenangnya bukan orang Turki justru orang Indonesia di Jakarta hari ini bedah buku dan apa yang kita lakukan siang ini Menjelang petang ini ditonton oleh Sayyid Nursi di alam barzah. Tersenyum dia melihat kita bersama. Mungkin wajah adik-adik tidak begitu terlihat. Wajah saya pasti dia lihat. <tuk> Tentu yang paling membahagiakan adalah penerjemah bukunya. Berapa banyak orang-orang hidup membuat suatu pertemuan. Mengundang orang hidup. Nama acaranya Open House. Open terbuka. House rumah. Open house rumah yang terbuka disediakan makanan, dari alam mulai ayam pop, ayam penyet, ayam mati, ayam sungsang tapi orang tidak mau mampir, orang benci, orang marah berapa banyak open house, pejabat, di hari raya, idul fitri, orang tidak mau mampir tapi Sayyid Nursi sudah meninggal dunia beliau masih bisa mengumpulkan kita banyak orang hidup ingin mengumpulkan orang hidup, tidak bisa tapi ada orang sudah meninggal dunia, mampu menghimpun, mengumpulkan orang hidup lama saya terpikir, Abdul Somad kalau engkau meninggal nanti, apakah masih ada orang di Jakarta berkumpul mengenang engkau? Belum tentu. Mengenang Bob Marley masih ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka mengingat, membaca biografi Sayyid Nursi, sedang mengukur bahawa kita sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Maka lebih banyak kita berpikir, berbuat, berkreasi, kreatif. Apa yang bisa kita lakukan? 12. Beliau hafal buku Maqamat Al-Hariri Lalu kemudian beliau hafal dua kali baca Jadi kalau buku itu dia baca sekali, baca kedua hafal Lalu kemudian hafal uh, kitab Jam'ul Jawami Sampai keluar dari mulut beliau, apa katanya? Apa kata dia? Qadja <satakan> ma'ayahfizhi hifzihi Jam'ul Jawami' Jami'ahu fi jum'atin. Qad jama'a fi ifzihi jam'al jawami' jami'ahu fi jum'atin. Dia sudah mengumpulkan menghafal kitab Jam'ul Jawami' dalam kepalanya semuanya dalam satu Jumat. Satu Jumat itu maksudnya sepekan. Kita selalu menyebut seminggu karena kita selalu ingat hari Minggu. Sedangkan Badaiuz uh, Zaman saya Nursi fi jum'atin, sejum'at jadi kalau mau ikut badi uzaman Sayid Nursi mulailah hari ini katakan kamu libur berapa lama sejumat tidak lagi seminggu karena beliau selalu mengingat hari Jumat Jumat Syidul Ayyam Jumat pertama kali Allah menciptakan Adam pada Jumat hari kiamat Jumat hari kemuliaan hari Jumat selawat kita dibawa ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia menghafal jamul jawami sejumat yang dia awalnya terinspirasi karena kakaknya Akhirnya kakaknya itu berguru kepada dia Kakaknya tawaduk rendah hati setelah seleksi baca-baca Ternyata buku-buku semua yang dibaca itu kakaknya sudah hafal Ternyata adiknya sudah hafal Akhirnya kakak dari Sain Nursi belajar kepada Sain Nursi Kita belajar kepada keluarga beliau Bahwa kakaknya menjadi sumber inspirasi hafalannya kuat tapi juga adik ternyata lebih kuat 13 Beliau punya ada seorang yang sangat sombong ketika itu bernama Mustafa Basha sebetulnya tulisannya Pasha Pasha adalah gelar bangsawan-bangsawan raja-raja makanya di tempat kita pun ada itu uh, Muhammad Ali Muhammad Ali Basha tapi sebenarnya Pasha tapi ketika Muhammad Ali Basha sampai ke Mesir dia membuat masjid besar dan dia menjadi pemimpin Mesir Orang Mesir tidak bisa membilang P Maka menjadi B, Basha Sebetulnya yang betul adalah Fasha dari Turki Mustafa Fasha ini sombong sekali, angkuh orangnya Lalu kemudian suatu malam bermimpilah Said Nursi bahwa datang Abdul Qadir Al-Jilani, Wali Allah Yang disebut dengan Sultanul Awliya Abdul Qadir Jilani datang dalam mimpinya dan berkata Wahai Said Nursi pergilah engkau menemui Mustafa Basah dan bunuhlah dia Kerana dia pemimpin yang zalim Said Nursi datang menemui Mustafa Basah Mustafa Basah dia datang Mustafa Basah kamu mau apa kata Mustafa Basah Aku datang mau membunuhmu Lalu kemudian kata Mustafa Basah Kalau kamu memang mau melanjutkan niatmu itu Kamu dites dulu, dikumpulkan dengan ulama-ulama Mustafa Pasha mengumpulkan ulama-ulama yang hebat-hebat Untuk berdebat dengan Sain Nursi Begitu dikumpulkan dikasih minum teh Dikasih teh nah, Jadi waktu itu kalau orang sudah berkumpul dikasih teh nah, Hari sekarang tidak lagi dikasih teh karena banyak diabetes Maka dikasih air putih aja. Ketika dikumpulkan ulama-ulama ini Semua ulama-ulama itu sibuk membaca buku Semua ulama-ulama itu sibuk membaca buku dan Said Nursi dengan tenangnya menikmati teh Di situ Mustafa Kamal Pasha sadar Dia tahu ini ulama ini semuanya ketakutan Kenapa? Karena gak minum teh Sedangkan Said Nursi dengan tenangnya seolah-olah tidak ada Dan ketika terjadi perdebatan Semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab oleh Said Nursi Maka Mustafa Pasha terpukau dan dia mengaku kalah Artinya apa? Pada saat itu ilmunya makna membunuh menikam itu bukan menombakkan tombak, anak panah di tangkai jantung artinya mengalahkan dalam bidang keilmuan. Jadi banyak juga orang sekarang mengaku berilmu tapi kalau di depan jamaahnya banyak ilmunya hebat di depan jamaah Al alim bainal juhala, orang alim di antara orang dungu. Nah, itu lebih baik kita menjadi orang jahil bainal ulama. Kalau saya lebih memilih menjadi jahil bainal ulama daripada alim bainal juhala. Makanya saya suka berada di majlis para abaib, majlis ulama-ulama, duduk bersama mereka. Duduk bersama Habib Umar bin Hafiz, duduk bersama majlis Syihali Jum'ah. Saat itu kita sedang merasa jahil bainal ulama. Sedangkan Said Nursi alim bainal ulama. Nah, ini luar biasa beliau. Sekarang banyak orang diakui keilmuan hebat tapi di tengah murid-muridnya. Ah, itu guru, hebat itu guru kami Siapa yang ngomong? Ya kami Cain Ursi tidak begitu, tapi diakui Oh sudah habis 25 menit Tadi saya mulai jam 2 kurang 25 Sekarang sudah jam 2 Sementara poinnya baru saya baca poin ke 14 Oke, okay. tak apa-apa kita lanjutkan Setambah ini buku saya Buku ini sudah lama dan tipis Ini saya baca nanti paling uh, 10 menit aja buku Syed Nursi ini jauh lebih penting daripada buku Abdul Somad mudah-mudahan nanti di surga saya ketemu dengan Syed Nursi Diberinya saya sapa'an hampir saya masuk surga, enggak jadi, ditarik sama Syed Nursi sini karena dulu kau mudah buku, buku kau 10 menit kan buku kau tambah, ayolah oke, okay, kita lanjutkan 14, Syed Nursi tidak menerima gaji kata uh, kata beliau yang aku ambil ini sesuai dengan tujuan hidup saja Untuk makan dan keperluan sehari-hari Halaman 15 Parlemen Inggris 15 Parlemen Inggris pernah mengeluarkan statement Selama Al-Quran ini ada di tangan mereka Kita tidak akan mampu menguasai mereka Ini salah satu motivasi kenapa Saya nursi fokus pada risalah An Nur jadi kitab beliau yang populer yang paling hebat itu adalah Risalah Nur Risalah Nur adalah tafsir Al-Quran Banyaknya sebanyak 130 risalah Apa motivasi awal beliau? Karena beliau pernah mendengar, membaca Ada parlemen Inggris berkata Selama Al-Quran ini ada di tangan umat Islam Kita tidak akan mampu mengalahkan mereka Itu menjadi pemicu Bagaimana Said Nursi menulis Menafsirkan supaya umat ini Tidak meninggalkan Al-Quran Jadi beliau kontribusinya Al-Quran ini luar biasa Sehingga sampai hari ini orang Turki, orang Indonesia Seluruh dunia di halaman ujung Akhir-akhir itu -akhir banyak Komen-komen uh, umat Islam Dari berbagai macam profesor, guru besar Sarjana, dosen terhadap Risalah An-Nur karya Said Nursi 16 ada ulama besar, mufti dari Al-Azhar Kairo, Mesir namanya Profesor Dr. Sheikh Baqid Al-Muti'i datang ke Istanbul, Turki dipertemukan dengan Said Nursi setelah ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang lalu kemudian Sheikh Baqid Muti'i bertanya kepada Said Nursi tentang Eropa dan Turki Utsmani. apa pendapat kamu, Hayu Said Nursi, tentang Eropa dan Turki Utsmani? ini jawaban dia Inna Europa amilatun bil Islamiah fasadalidu yawman, wa inna Utsmaniyah amilatun bil Europiah fasadalidu yawmamah. Eropa mengandung Islam, nanti masanya dia akan melahirkan negara Islam. Utsmaniyah mengandung Eropa, sampai masanya dia akan melahirkan negara Eropa. Ungkapan ini dia ucapkan hampir 100 tahun yang lalu. Buktinya baru terlihat hari ini. Kata dia, Eropa sedang mengandung Islam sampai masanya nanti akan melahirkan negara Islam. Utsmaniyah mengandung Eropa sampai masanya akan melahirkan negara Eropa. Orang kalau membaca ini saya sendiri pun waktu membaca awal-awal apa maksudnya ternyata sekarang barulah diteliti yang meneliti orang barat sendiri bahwa banyak negara-negara yang tidak berpenduduk Islam tapi di sana terdapat Islam betul kata Syekh Abdul Halim Mahmud berapa lama aku tinggal di negara tidak ada muslim tapi Islam ada tapi di kampung alamanku muslim banyak Islam tak ada Kebersihan, disiplin, on time, tepat waktu Itu adalah ajaran Islam Bahkan hari ini, Walikota London Dalam pendengar pemilihannya, muslim Muslim-muslim mulai bangkit di Eropa Jangan sampai kita justru meninggalkan Islam Insya Allah pada saat Islam bangkit di Eropa Kita pun tetap bersyahadat Asyadu Allah, ilaha illallah, wa asyadu adna Muhammad Rasulullah 17 17 Dia diputuskan dihukum mati Apa kata Sayyid Nursi? 13 April 1909 Andai saya punya seribu nyawa Saya akan korbankan satu-satu nyawa itu untuk agama Allah Diputuskan dia harus dihukum mati Apa kata dia? Seribu nyawa saya Saya akan berikan satu-satu nyawa itu Kira-kira kira-kira bagaimana perasaan hakim si Saya misalnya hakim ini saya dengan ini, berdasarkan tuntutan jaksa dan bukti-bukti dikumpulkan oleh pihak berwajib. Maka dengan ini memutuskan kamu dihukum mati. Tiba-tiba orang yang hukum mati itu berkata, Akin, andai ada seribu nyawa, satu persatu akan aku berikan. Mungkin puncak juga Akin. Ini jawaban ini untuk adik-adik yang siap berjihad di jalan Allah. Mana tahu senasib dengan Nair Nursi. Lalu diputuskan hai engkau dihukum pancung, kursi listrik, suntik mati, jangan pucat jangan takut, jangan cemas, katakan andai ada seribu nyawa satu-satu nyawaku ini akan kuperjuangkan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala ustaz enak ngomong gitu coba kalau mengalami langsung 18 Said Nursi punya mimpi besar mendirikan universitas Madrasah Az-Zahra Coba lihat konsentrasi dia Jangan sampai Quran lepas dari tangan orang Islam Dia menulis tafsir Risalah An-Nur Tapi dia tidak ingin umat ini bodoh Kalau orang banyak merenung dengan berzikir Hatinya tajam Kata Sayyid Nursi. Tapi kalau orang berpikir Otaknya tajam Sekarang banyak orang hatinya tajam Otaknya tumpul Banyak juga otaknya tajam Hatinya tumpul Sekuler, liberal Duit aja pikirannya Oleh sebab itu maka otaknya tajam Cerdas hatinya tajam Maka mesti menggabungkan Integrated curriculum Antara Islam dan Science Islam Science harus ditemukan Ide dari Sain Nursi Mendirikan universitas Mungkin tidak terwujud dalam hidupnya Tapi diwujudkan oleh orang lain Yang terinspirasi dengan pikirannya Maka datanglah seorang pemikir dari Palestina bernama Profesor Dr Ismail Razi Al Faruqi. Dia katakan Islam ini tidak akan menang dengan meledakkan kedutaan Amerika. Islam ini akan bangkit dengan ilmu pengetahuan, sains, medis, teknologi. Saintek tapi hafalan Qur'annya hebat. Dokter spesialis tapi hafalan Qur'an sunnahnya hebat. Akhirnya berdirilah AIYU International Islamic University. Dari Said Nursi Menular ke orang Palestina Ismail Raji Al-Faruqi Akhirnya berdiri Awal-awalnya di dunia ini dua Satu Di Pakistan Aiyu Islamabad International Islamic University Satu lagi di Gombak Dulu awalnya mau dibangun di Indonesia Tapi Orde Baru mengatakan Ini membahayakan bagi stabilitas keamanan nasional Tidak jadi Akhirnya diambil oleh Malaysia Didirikan oleh ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia Yang sekarang di Gombak bangga kita karena tetap masih di Asia Tenggara itu semua artinya apa jangan pernah kita berpikir ide-ide kita ini kita saja yang melaksanakan cetuskan ide menulislah berpikirlah insyaallah mati kita akan diamalkan orang lain itu yang dikatakan Nabi itu bahwa ala ahadikumul kiamah kalau kamu sudah mau mati wafiyah di pisah pesilah di tanganmu ada bibit anak korma tanamkanlah mungkin bukan kau yang akan memakannya coba kita lihat dia orang Turki tapi yang mengadopsi pemikirannya orang Palestina yang mendirikannya orang Malaysia yang menikmatinya orang Indonesia kita penikmat terbaik oleh sebab itu maka jangan pernah menyesal jangan pernah tidak mau berpikir kemudian 19 politik ada saatnya beliau ikut politik tapi ada saatnya beliau menghindari politik sama seperti Buya Hamka kalau kita mau komparasi adik-adik yang menulis disertasi. Skripsi, tesis bagus juga. Pemikiran politik, komparasi antara Syaid Nursi dan Hamka. Hamka ada saatnya dia ikut politik, tapi ada saatnya dia melepaskan diri dari politik. Begitu juga dengan Nasir, ada saatnya dia ikut politik, sempat menjadi menteri, perdana menteri, tapi kemudian ada saatnya dia melepaskan diri dari politik, tapi tidak pernah meninggalkan masjid. Ini sekarang banyak orang politik, masuk politik, luar politik, tapi masjid tak pernah masuk. Jenazahnya saja masuk mesin Nahu'zubillah 20 Apa kata beliau? Ceramah beliau yang menggugah Wahai para tentara yang bertauhid Satu kali kalian bermaksiat 30 juta rakyat Turki 300 juta muslim dunia Merasakan akibatnya Ceramah beliau Di depan para tentara Wahai para tentara yang bertauhid Sekali kalian bermaksiat, 30 juta rakyat Turki waktu itu 300 juta umat Islam di zaman itu ikut menanggung akibatnya Karena tentara punya kekuasaan, karena tentara punya jabatan, karena tentara punya kekuatan Maka kalau dia salah sekali mengambil keputusan, maka 300 juta umat Islam menanggung akibatnya Kalau tentara kuat, maka insya Allah tak akan ada yang berani mengusik Islam di Uyghur tak akan ada yang mengani mengusik Islam di India Tapi apa yang mau dikatakan Ungkapan saint Nursi tetap eksis Walaupun 100 tahun yang lalu Berapa banyak ungkapan filosof tidak lagi eksis Ucapan beliau Saya ulang sekali lagi Tiga kali Wahai para tentara yang bertauhid Satu kali kalian berbuat maksiat 30 juta penduduk Turki 300 juta muslim Akan merasakan akibatnya Ustaz nyinggung Nuntara enggak, saya membacakan punya saint Nursi jangan dipotong video saya makanya nonton dari awal sampai akhir udah datang gak mau nonton setengah-setengah poin 21 wahai penguasa wahai penguasa ini ceramah beliau wahai penguasa ubah istanamu jadi universitas penguasa-penguasa yang membangun istana megah-megah cantik-cantik mewah-mewah akhirnya kalian mati tumbang kekuasaan apa kata dia ubah istanamu jadi universitas Bangunlah istana biasa-biasa saja Tapi dirikan universitas Wahai bupati-bupati, gubernur-gubernur Wali kota-wali kota Yang ingin membangun rumah dinas besar-besar Megah-megah robahlah itu Menjadi pembangunan universitas Di setiap kabupaten, kota dan provinsi Itu tambahan dari saya Tinggalkan dunia Sebelum dia meninggalkan Sampai masanya kita semua Akan meninggalkan dunia ini, betul? Sebelum dia meninggalkan kita, tinggalkan dia Karena ketika dia meninggalkan kita Kita akan hampa kosong Kita tinggalkan dia duluan Setelah itu tak ada lagi dunia dalam hati kita Kalaupun ada jabatan, jabatan untuk menolong agama Allah Kalaupun kita punya kekuasaan, kekuasaan menolong agama Allah Keluarkan zakat umurmu Sebelum untuk kehidupan yang kedua Kalimat-kalimat yang dia keluarkan itu Belum pernah saya baca di buku yang lain Karena memang saya tak banyak baca buku Keluarkan Pertama Rubah istanamu jadi universitas Dua Tinggalkan duniamu sebelum dunia meninggalkan engkau Tiga Keluarkan zakat umurmu Sebelum kau pindah ke kehidupan yang kedua Selama ini yang saya tahu zakat fitrah Zakat dagang, zakat emas Tapi dia tidak Dia berkata Keluarkan zakat umurmu Sebelum kau pindah dalam kehidupan yang kedua Artinya apa? Umur mesti dipakai untuk menolong agama Allah 22 Eropa mengandung Islam akan melahirkan negara Islam Dua kali dia ulang Eropa mengandung Islam akan melahirkan negara Islam Ternyata yang mengungkapkan ucapan ini adalah Seorang berkeluarga negaraan Amerika tapi dia berasal berdarah keturunan yahudi. Apa kata beliau? Eropa, negara yang besar di Eropa adalah Paris, Prancis. Prancis diisi oleh tiga imigran. Tunisia, Aljazair, Maroko. Spanyol diisi oleh imigran dari Maroko. Maroko nyebrang Gibraltar Naik ke atas Jasiras, Spanyol Real Madrid, Barcelona Manchester United, Inggris Inggris diisi imigran muslim dari tiga India, Pakistan, Bangladesh Jerman diisi oleh imigran dari Turki Maka apa kesimpulannya Eropa sebelum habis 2050 Sudah dikuasai oleh muslim Turki, Perancis, Spanyol Inggris, negara-negara besar Eropa diisi Islam kenapa begitu? karena orang Islam kalau sudah pindah ke suatu tempat anaknya banyak bule, gak mau punya anak berapa banyak orang Jerman mau dikasih biaya kalau mau punya anak, ditanggung sampai dokter. mereka gak mau punya anak hidupnya dan sebagian mereka mati tidak punya anak, kenapa? LGBT LGBT, laga pedang gak menghasilkan apa-apa Akhirnya mereka punah dengan sendirinya Rupanya tesis bahwa Eropa mengandung Islam Eropa sedang mengandung Islam Sudah 9 bulan 10 hari lagi Meledak ini Islam Ketakutan yang luar biasa Maka dimuncurkanlah Islam, Islam Pobia Islam ini orangnya radikal Islam ini kalau datang nanti akan membunuh tapi mereka tidak bisa mengalahkan itu Ini sudah takdir Allah Eropa akan Islam Karena Nabi dulu bersumpah Kamu akan mengislamkan Rom Disangka orang Rom itu Damaskus Bukan Disangka Rom itu adalah Konstantinopel Sudah Damaskus sudah Konstantinopel sudah Ada satu lagi yang belum Rom Eropa oleh sebab itu, yang ngomong bukan Abdul Somad, Saya termasuk tidak berani mengeluarkan statement. Saya hanya ngomong mengutip pendapat orang aja. Sudah mengutip aja kena bully. Bukan kata saya. Bukan kata saya. Kalau mau bully, janganlah saya. Dua, tiga. Politik bisa sebagai pelawa, pelayan bagi hakikat Islam. Tapi jangan jadikan politik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengarkan baik-baik. Menurut Sain Nursi. Politik bisa sebagai pelayan bagi hakikat Islam Hakikat Islam itu apa? Keadilan Hakikat Islam itu apa? Memerangi kebodohan Maka politik bisa dijadikan pelayan untuk mencapai tujuan Islam Adik-adik yang mau jadi bupati Bisa memakai jabatan bupati Untuk menghilangkan kebodohan Dengan mendirikan universitas di kabupatennya masing-masing Mengeluarkan anggota dewan bisa kau jadikan politik itu sebagai pelayan untuk islam sehingga dengan itu APBD tahun 2020-2021 untuk menyekolahkan anak yatim fakir miskin bisa tapi jangan sampai kau jadikan islam sebagai alat untuk tujuan po politik pilih saya masuk surga saya ulang sekali lagi politik bisa sebagai pelayan bagi hakikat islam tapi politik tidak boleh menjadikan Islam sebagai alat. 24 Agama dan nasionalisme Semua kerisauan saya selama ini terjawab dalam buku ini Selama ini saya risau antara politik dan Islam Politik dan Islam Ada jawabannya Sekarang antara politik, nasionalisme dan agama Sekarang dibenturkan ini Antara agama dan nasionalisme Kalau orang berteriak Allah Akbar Berarti anti Pancasila Kalau orang berteriak Pancasila berarti anti agama Lihat jawaban beliau 100 tahun yang lalu Beliau sudah berikan jawaban Apa kata dia Tentang agama dan nasionalisme Semangat keagamaan Dasar hak orang banyak Nasionalisme Pelindung dan pelayan Kekuatan Jangan benturkan antara agama Dan nasionalisme Semangat keagamaan Dasar hak orang banyak Saudaraku dasar haknya adalah agama Saudaraku dasar haknya adalah agama Saya dasar hak saya adalah agama Nasionalisme saya Sebagai seorang Indonesia Melindungi dan melayani Kekuatan Oleh sebab itu tidak ada benturan Antara agama dan nasionalisme Sekarang krisis kita begitu Kawan-kawan kita yang terlalu kuat Agama mengatakan, kalau kamu ikut Pancasila berarti kamu taut, kafir kamu. KTP kamu harus dibakar tidak saudaraku. dalam pribadi saya beragama, tapi sikap beragama saya ini mesti dilindungi siapa yang melindunginya? nasionalis nasionalisme paham? saya saja gak paham gak <laughs> ya, bisa kita pahami semudah itu, bahwa kita beragama itu dasar hak dasar hak kita masing-masing Beragama, beragama, beragama. Tapi kita dilindungi, berkeyakinan, dilayani adalah dengan nasionalisme. Kami berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kita dilindungi, dilindungi. Ekonomi kita dilindungi. Karena nasionalisme ini. Tapi kita punya hak untuk menjalankan agama kita masing-masing masih kita dilindungi, ekonomi kita dilindungi, politik kita dilindungi termasuk negara-negara lain berani virus ini masuk, tapi di tempat kita tidak ada satupun yang kena corona hebat apa enggak gak berani corona masuk 25 beliau tidak hanya berceramah tidak hanya menulis tafsir tapi beliau ikut perang terluka, berdarah di penjara, bersama perang melawan Armenia, perang melawan Rusia, perang melawan di dalam politikus-politikus busuk yang ingin memfitnah mau menjara, bolak-balik di sidang ratusan kali. Dalam diri Badiuz Zaman Said Nursi bersatu antara syariat dengan hakikat. Dalam dirinya bersatu antara hakikat dengan jihad banyak orang kalau sudah mengaku hakikat Pejamata zikir Dia tidak Dia berzikir tapi dia juga berjihad Dalam dirinya bersatu antara ceramah Dengan menulis Sekarang banyak orang ceramahnya hebat Tulisannya enggak ada Yang satu hebat nulis ceramahnya orang ngantuk Badi uz zaman Said Nursi Pertemuan antara itu Dalam kepala Said Nursi bercampur antara pendidikan agama dengan pendidikan umum karena beliau adalah motor utama yang mengkombinasikan antara jadi kalau adik-adik sekarang ada melihat sekolah SDIT, SMPIT dalam kepala ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris tapi dalam kepala juga mesti ada Quran, hadis ada di dalam kepala ini fikih, akidah, akhlak maka itu adalah buah pikiran dari Badai Onzaman Sa'in Nursi saya, saya yakin dan percaya di depan ini semua, selama ini mungkin Belum mengenal Syed Nursi, dengan mengenal Maka kita menemukan jawaban-jawaban Beliau sudah menggunakan hidupnya Untuk agama Allah, beliau meninggal Sebagai salah satu syuhada Yang disaksikan oleh para malaikat Mudah-mudahan kita panjang umur Bisa melaksanakan, mengamalkan Isi kandungan buku ini insyaAllah, amin Ya Rabbal Alam Tinggal 10 menit lagi untuk Abdul Somad. Minul hmm. Ya. Yeah. Ya, loloh la. No, no, no, no. saya baca dari pertanyaan yang ke satu bukunya tanya jawab ustad bertanya uas menjawab dari pertanyaan yang pertama sampai ke berapa pak ustad ya sampai 99 apakah sholat itu sholat berarti doa sholat berarti do doa maka orang yang sudah berdoa berarti sudah so? mudahnya menyesatkan orang Ayat salat dah. Kau nggak ke masjid? Salat itu doa, guys. Salat <laughs> itu doa, tapi doa bukan. Salat itu doa, tapi doa bukan salat. Di dalam salat itu ada doa. Ikhlas syaratul mustaqim. Sesurat Allah An'amta Alaihim Waridil Mazzubi Alaihim Walladzalillain Amin. Rabbil Filla Warhamni Yajburni Warzukni Warjini Waafni Waafu Anli. Allahumma Innalaihii Kamil Adzabillah Na Mu'min Adzabill Qabli Yamin Fitnatil Ma'iyah Wal Mu'mat Wa Min Sharifitnatil Ma'siyah Dajjal. Doa betul. Tapi dalam solat ada dua lagi. Akwalon ucapan. Waafalon gerakan. Tegak, rukuk, sujud. Maka dalam solat itu ada tiga. Pertama doa. Kedua ucapan. Ketiga gerakan. Kalau tidak ada tiga-tiganya, maka sholat tidak sah. Dua, apa dalil yang menunjukkan sholat itu wajib? Aqimus sholat, aladdin yuqimun Dari hadisnya ada. Ada bukan Islamu ala kamsin. Islam ini dibangun di atas lima pilar. Pertama antas Shahada ilah ilaha ilallah wa nammahut Rasulah. Dua waktu kumus salah. Tiga waktu dia zakah. Empat waktu semua ramadan. Lima waktu hajjal bait ini adalah kata ilahi Lima pilar Islam. Dari awal sahdi saya ceramah mereka solat sampai sekarang tak berhenti berhenti. Sudah sejam. Tiga. Kapan sholat diwajibkan? Sholat diwajibkan sejak peristiwa Isra' dan Mi'raj. Khamsin. Sholat itu awalnya lima puluh. Sumanu qisat. Dikurangi. Hatta ju'ilat khamsan. Sampai tinggal lima. Sumanu dia. Kemudian aku dipanggil ya Muhammad. Wa'i Muhammad. sallallahu alaihi wasallam, La yubaddalul qawlu ladayya wa innalaka khams khamsin. Tak bisa lagi di... Amandemen Wahai Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kau laksanakan lima ini, kau dapat lima puluh. Manja Abil Hasanatifalahu Asru Amthalihah. Siapa yang melaksanakan satu, maka dia dapat sepuluh. Sekali solat sepuluh, lima kali solat lima puluh. Empat. Kapan seorang Muslim mulai melaksanakan solat? Melaksanakan solat umur tujuh tahun. Muru'auladakombisolah. Suruh anak kamu salat. Bawa anak usah bangun Berumur tujuh tahun salat. Wadri fil asroh. Pukul sepuluh. Tujuh suruh. Pukul sepuluh. Kalau tujuh tahun sudah disuruh salat, berarti sebelum tujuh sudah hafal al-fatihah. Sudah hafal surat-surat pendek. Umur lima tahun ibunya sambil Masak nasi goreng pagi, anaknya mau sekolah masuk TK, PAUD Sambil baca surat pendek Bismillahirrahmanirrahim <Sing> Kulhu Allahu ahad Allahu samad Lam yalid walam miulad Walam yakullahu kufuan ahad Makanya anaknya insyaAllah hafal Ini ibunya sambil masak pagi pulang pulang berbadan dua Nggaknya anaknya pulang hamil. Lima. Apakah sholat mesti dilaksanakan berjamaah? An-Nisa 102. Wa ita kun tafiqim faakam talagumusolat. Ketika kau sedang berada bersama mereka, Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat perang, kau jadi imam sholat mereka. Saat perang jadi imam sholat. Namanya sholat khawf. khawf, khawf sholat khawf artinya sholat takut. Subnya di baris dua. Nabi jadi Imam Baris pertama, baris kedua Baris pertama sholat, baris kedua Megang tombak anak panah, mengamati musuh Dari depan, dari belakang Selesai dua rakaat, baris yang belakang Maju ke depan, yang barisan depan Mundur ke belakang, mengawal Sholat itu disebut dengan sholat kawuf Tapi sholat berjamaah tetap tidak gugur Sedangkan perang saja Tetap sholat berjamaah Apalagi Islamic Bukfir Cuma perang aja tetap berjamaah, apalagi cuman pameran buku. Ini sekarang banyak. Kamu kenapa enggak salat berjamaah? Duduk di pelaminan Pak Ustaz. Pas nikah enggak salat berjamaah. Di awal hari pernikahannya udah enggak salat berjamaah, gimana barokah datang, gimana anaknya mau jadi anak saleh? Salatul jamaati taqbulu salatal fadhi bi 27 derajat. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Kamu enggak salat berjamaah? Ala cuman 27 aja kok ngitungnya jangan satu ngitungnya setahun nih adik-adik yang baru hijrah sudah istiqomah berapa tahun? berapa lama sudah istiqomah sulat berjamaah? Alhamdulillah Ustadz sudah istiqomah selama setahun setahun istiqomah sulat berjamaah berarti setahun 27 berarti 27 tahun bapak-bapak yang sudah istiqomah 10 tahun berarti sudah istiqomah 10 tahun 27 tahun makanya umur yang paling pendek umur umat nabi Muhammad tapi kelipatan amalnya yang istiqamah setahun 27 tahun yang istiqamah 10 tahun 270 tahun oleh sebab itu memang kita paling kecil memang umur kita paling pendek tapi kelipatan amal makanya kita lebih dulu masuk surga dari yang lain amin Ya Rabbal Alam selesai nabi sholat nabi tanya nih mana tadi si Anu, kenapa tidak solat berjamaah layan tahyianna mereka yang tidak solat berjamaah, kata Nabi SAW jangan ulang sekali lagi kalau mereka tetap mengulang juga solat sendirian di rumah, di kamarnya buyutahum. aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi SAW menurut ilmu usul fikir, kalau ada ancaman itu menunjukkan wajib setiap ayat, hadis yang mengandung ancaman keras, itu menunjukkan wajib makanya di Saudi Arabia sholat berjamaah itu wajib. kalau ada orang yang ketika azan berkumandang masih beli ceret kuning, masih belanja di mal itu ditangkap sama baladiah, uh, baladiah, baladiah, baladiah, baladiah. artinya satpol pp, satpol pp syariah yang khusus menangani orang yang meninggalkan sholat berjamaah. kira-kira kalau dibuat satpol pp syariah bisa apa nggak bisa? bisa siapa yang membuatnya DPR siapa yang milih DPRnya rakyat rakyat ingin supaya masyarakat sholat berjamaah tidak bisa lewat ceramah ceramah dari bawah dari atas lewat legislatif 45 anggota dewan kabupaten mengeluarkan perda syariah perda syariah ada satpol PP yang digaji oleh pemda kabupaten kota untuk mengawasi sholat berjamaah Yang ketangkap sholat berjamaah akan dibawa ke kantor Satpol PP Setuju apa enggak setuju Enggak ada yang setuju, ya gagal perdananya. Enam, apa saja keutamaan sholat berjamaah Pertama mendapatkan kelipatan 25-27 Ada hadis nyebut 25 Yang kedua dijauhkan dari setan Karena setan kalau nampaknya 2-3 orang dia jauh tapi kadang banyak juga setan enggak jauh. Kenapa? Karena yang 2 3 orang itu lebih dahsyat lagi dari setan. Tiga. Kalau di satu kampung itu ada masjid, musala, tapi tidak dilaksanakan salat berjamaah, istahwazat alaihimus shayatin. Satu kampung diganggu setan. Ada di satu negeri tidak dilaksanakan salat berjamaah. Berapa banyak kawan-kawan kita, saudara kita dari jamaah Tabligh sampai ke suatu kampung di kampung itu nggak ada lagi sholat zuhur asar. Ketika dikumandangkan azan zuhur, anak-anak nanya, Pak, Pak, Pak, itu azan apa tadi? Rupanya di kampung ini yang ada cuman maghrib sama jumat aja. Yang lain sudah tak ada lagi. Sudah mereka amandemen itu sholat. Gimana? Majelis udah tinggal kambing aja lagi. Oleh sebab itu maka satu kampung itu diganggu setan. Pak kadesnya kesetanan, RW-nya kesetanan, RT-nya kesetanan. Semuanya diganggu setan. Naus Dijauhkan dari azab neraka Dijauhkan dari sifat munafik Dijauhkan dari murka Allah Subhanahu SWT Mendapatkan paala qiyamul layil sepanjang malam Solat bersama malaikat Orang yang berjamaah asar Bersama dengan para malaikat Didoakan malaikat Apa kata malaikat mendoakan orang yang solat berjamaah di masjid Allah maafirlahu, Allah marhabhu Allah maafirlahu, Allah marhabhu Mendapatkan sob pertama Mendapatkan cinta Allah Keutamaan-keutamaan lainnya Lengkap di dalam Tujuh apa hukum perempuan sholat berjamaah? Perempuan yang sholat di dalam pekarangan lebih baik Di dalam rumah lebih baik Di dalam kamar lebih baik Di dalam tempat sempit lebih baik Itu satu hadis Tapi jangan lupa ada hadis yang lain Nabi kalau meluruskan sob Sebaik-baik sob laki-laki di depan Sebaik sob perempuan di belakang Itu menunjukkan ada perempuan Karena kalau perempuan tak ada, pasti kata Nabi sebaik-baik sok laki-laki depan. Yang perempuan pergi pulang. Itu menunjukkan perempuan ada di masjid. Lalu kemudian Nabi berkata, hadisnya boleh Muslim. Latamna o ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan datang ke masjid. Maka kombinasi antara dua hadis ini, perempuan tetap boleh ke masjid syarat dan ketentuan berlak berlaku, jangan ke masjid hanya untuk menunjukkan bedaknya dua isi jangan ke masjid hanya untuk menunjukkan gelang kaki perhiasan baru beli gelang baru jangan ke masjid, hanya untuk ketawa cekikikan kadang-kadang kita ke masjid ini kaget masjid itu kan ada tirainya Kita kita masuk, laki-laki belum datang, perempuan dua ada di sebelah ketika kita masuk Allah kita sangka hantu oh, sampai tujuh saya cukupkan sampai tujuh saja. Kenapa tujuh? Karena hari sampai tujuh, tawab tujuh kali, sa'i tujuh kali. Sebetulnya waktu sudah habis. Terima kasih. Mohon maaf banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Hasbi dari Istanbul, Turki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.